Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadirin nabi di dalam tuh wahyu itu roh nita ini. Mulane Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget nabi nanto wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? zina dengan dengan Sufyan ya Sufyan al-Mu'attal. Itu Nabi itu via minyak tin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatkan keringetan, Kang Ali. Umumnya uang musim dingin buatkan apa? Keringetan. Karena musim dingin. Iku Nabi kalau sangking untuk wahyu, sangking paniknya, sangking beratnya wahyu itu wa inahu layatafas sodu arokon kenanganisaidahisa. Beliau itu bercucuran. keringat padahal fi saat di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget. Wah, berarti Nabi itu wahyu. wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan apa? zina. kayak apa ulama Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini begini begini. Detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar ditunggu ibunya Umi Ruman itu detail kesalahan itu kecil sekali bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya no ayat ayat biroborar bareng roh harus terjemahan sing nerjemah deh rawang alim sing umatnya kek ya bodoh kape anut terus otoritasnya itu di mana bayangkan ulama dulu was alim diuji oleh orang alim, dhewe murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Ku lagi lolos. Saiki ora, wong bodho kabel ngaji, iku ae niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. <laughs> Dati akhirnya ya realistis saya Takoke kena apa ngaji untuk barokah. Semangune kok ngguri ora paham. mau kenangannya, ngaji, ngaji ini rame harus ngerti Mbak Kasa Pomba, nggak ngerti rapati kerubu padahal mau ngarep lah, ya bodohnya rapati paham jadi mau ngerti paham, nggak ngerti paham, nggak ngerti alasan nggak rapaham tapi ngaji ilmu sama ulama dulu, itu rapaham mau dites Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites mau muatok sih, disinaunis sih, lagi ngaji Imam Malik, itu dites Sufyan As-Sawri itu nanti ngetes Imam Shafi'i gini, corok gue mesti gagal tes-tesannya gini ada Sufyan As-Sawri, ada Sufyan bin Urena ini ulama-ulama seniornya Imam Shafi'i ya Shafi'i, nanya lu jangkar diangkar karena lebih senior makna al-hadis la tukhar at-toyrah atau at-tiron la tukhar riku at-toyrah min wakana tihah sebagian riwayat, min makinna tihah makna itu juga berubah, sangka kurungannya Manuk itu jangan gerakkan Jadi sangkar burung itu jangan Kamu gerakkan saat ada Burungnya, tapi posisi Pintu terbu, terbuka Karena Imam Syafi'i itu orang alim Dites Oh maknanya begini Orang Arab itu kalau Mau pergi itu tayamun Maupun tasaum Jadi kalau burung di obanokurungane Kok terbang ke kanan Maka perginya mubarok baik Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini burung. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menghentungkan nasib dengan toiron, bu, burung. Makanya di surat yasin apa? Inama toirukum ma'akum. Jadi apa? Faham lagi ya. Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. misalnya cecek-ceblok wah alamatnya banyak rasidol itu padahal yang mesti ceceknya hati-hati itu mesti nganti tapi orang jawa dapat diri kan cecek-ceblok itu berarti celokok ya? yang celokok ceceknya tawangis ngapi lungo tapi orang jawa orang ngapi lungo nana cecek-ceblok gak gitu jadi alamat hapes padahal cecek tiba semesti kan siji gak hati-hati namun mereka semua ada latihan jemping ane latihan uji, uji nyali Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul uh, Adatul arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. La Rasulullah itu melarang itu, makanya tersendirikan min makin Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyenah Ya Abu Abdullah, Qodan alaqaan tuftia. Kamu sekarang berhak fatwa, karena sudah alim.